Pak f m selamat siang selamat siap, Pak Sudi Bios, s r a h k a n Ya, menurut kami begini ya Bu ya Ini market itu setonya sampai jam 12 malam Bukan sampai jam 10 Jadi, kalau sampai jam 10 malam Kadang-kadang ada orang mau makan, minum itu Mau beli makanan, nggak bisa Karena lapar gitu loh Jadi kalau jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu tutup Itu wajar lah, karena istirahat gitu Jadi kalau jam operasional dikurangi Sampai jam 10 malam saja Itu nanti akan menimbulkan bahwa warung-warung kecil yang bukan supermarket malah membuka makanan minuman seperti supermarket gitu d a i malah kacau sekali, sekali gitu Jadi bukan ditutup supermarketnya tapi malah diberi bantuan keamanan gitu loh Bukannya tambah usaha itu dimatikan gitu supaya preman-preman bisa berusaha gitu loh Jadi disini kelihatan bahwa k o v i d e p o k ini kayaknya mem mem mem mem mem mempentingkan preman daripada usaha resmi yang bayar pajak gitu Terima kasih Terima kasih kembali Ibu Lia, selamat siang silakan Selamat siang, saya setuju dengan pendapat Bapak yang sebelumnya ya Harusnya kalau untuk kalau alasan keamanan、oh, Si pemimpin daerahnya itu harusnya menyediakan Aparat untuk menjaga keamanan Bukannya yang usahanya disuruh tutup Lebih cepat biar lebih aman gitu Kalau memang terjadi kejahatan Di tempat itu ke, Karena ada orang usaha sampai malam Berarti justru menunjukkan ketidakmampuan Si pemimpin untuk menjaga keamanan Di wilayah kekuasaannya Terima kasih Terima kasih kembali Pak Indra selamat siang silahkan siang Ya kalau ditutup nanti p e y a ekonomen kita y a n f l a h i n y a makin besar Iya, s e Harusnya tetap keamanan itu Dikoordinasikan dengan pihak Pemda keempat, maupun kepolisian Ya kalau memang demi keamanan Ini m a s r k a t sendiri Memang m a r a k belakang a n ini Dirampok oleh orang oknum-oknum Yang memang mencari Keuntungan, nah itu kan bisa saja Juga p e m i r i n t a h market Menyiapkan s e c u r i t y sendiri, ataupun juga k r a s aktif menggunakan elektronik Mengenai p a k e t debit atau apa Itu kan perlu dikoordinasi, gak perlu lah pemerintah Sampai ikut-ikut aturan begitu Saya rasa itu a j a saran saya Terima kasih Pak Andri, selamat siang Pak s i l a k a n Baik, selamat siang Saya ini sebagai pengusaha kaget gitu loh kan Terlalu jauh, banyak sekali pemerintah ikut campur Untuk beliau atau kerja sampai 24 jam itu Satu yang bagus menurut saya Karena mau gak mau dia punya risiko Kalau gak ada pembeli Nah, jadi b u k a n y a n g ditutup atau dibatasi Justru harus didukung oleh sistem keamanan yang memadai kira-kira itu Terima kasih Terima kasih Pak Ismanto, s i l a k a n Pak Ya Bu, kalau p i m n a n y a tak mampu memimpin kota ya turun saja lah Nggak usah bikin macam-macam b e gitu Kalau memang m akal-akal u a cari duit ya jangan caranya gitu terlalu kasar Buat apa negara kita mempunyai polisi? バーティーカップのメンテン、トゥルトゥルナイジャポ、フォンドルカンディーリ、ジャランディトゥルミノラン。 Uh, p a k a i alasan d itu t u p segala Untuk namanya orang Usaha atau bisnis gitu ya Ya seperti itu aja sih、Bu. Terima kasih Pak Mulya silahkan Pak Ya kalau menurut pendapat saya Yang harusnya 24 jam itu ya k e i a m a n a n n y a aja 24 jam Jangan Indomaretnya atau apanya ditutup Jadi cuma sampai jam 10 Itu aja k udah ya makasih terima, terima kasih kembali baik Pak Rudi silahkan Halo Pak Rudi ya s i l a k a n Pak nah, selamat sore nah, apakah sudah s e j a w a t itu kah、nah, daerah Depok sangga pemerintah n yang melaksanakan jam malam untuk minimarket terima kasih Pak Robert selamat sore s i l a k a n selamat sore ini wali kota Depok ini kalau bikin aturan tuh selalu yang aneh-aneh saya perhatiin tuh, wali kota Depok ini selalu bikin aturan yang s i f a t n y a sering melugikan p e n g u s a h a Sekarang masalahnya bukan pengusahanya dong Yang disuruh tutup Harusnya aparat keamanannya dong yang harus tugas Benar Menjaga keamanan Kalau pengusaha membuka 24 jam kan itu haknya dia Dia kan bayar pajak Bayar izin nah, Pemerintah harus bisa memfasilitasi Contoh apotek Buka 24 jam Pemak sakit, buka 24 jam Kalau mereka dirampok Kalau mereka diganggu Ya harusnya pemerintah yang tanggung jawab membantu supaya lingkungan itu aman jadi wali ketat depok tolonglah jangan jadi raja-raja kecil yang selalu、e, menekan pengusaha m e m p u n k a n pengusaha kalau pengusaha membuka 24 jam apa haknya dia melarang kalau misalnya terjadi ke, ke, apa,、e, gangguan keamanan di wilayah usahanya dia ya u d a h risiko tapi jangan bikin peraturan yang sepertinya semena-mena tidak tidak menyelesaikan masalah ya tolonglah apara keamanan di darah depok harus bertugas lebih hati-hati dan lebih sigap lagi oke,、okay. selama t sore s i l a k a n sore halo? ya s i l a k a n pak i ya itu seperti pepatah buruk muka cermin di belah jadi itu wali kota n gak g mikir dengan begitu menyulitkan satu pengusaha, dua konsumen kadang-kadang i -kadang t a juga, juga ada perlu jam berapa, jam berapa malam m beli sesuatu ya seperti bapak yang tadi yang sebelumnya tuh ya saya setuju itu seperti raja kecil yang semena-mena bikin peraturan dia gak bisa ngatasi masalah keamanan ya dia m e m b a b i buta lah bikin peraturan oke segitu aja、ya. terima kasih Pak Antoni, Pak Edi selamat sore s i l a k a n Pak Edi y e a sore bu begitulah kalau k i t a d i p i n t u n sama orang yang suka bikin n y a n g k a l bu makasih Benny, u silakan. Ya, sorry. Sorry. y a menurut saya, kalau larangan itu jangan ya, kalau himbauan si h boleh. Rasanya diundang-undang tuh gak ada deh yang bunyinya pemerintah itu wajib memberikan jaminan keamanan kepada rakyatnya. Dari jam sekian sampai jam sekian begitu. Keamanan itu kan harus diberikan selama 24 jam. Gitu. Terima kasih. Terima kasih kembali, Bu Eni. なるほど。No, マスティー、マランパグスいや、たまんまランパグス。いや、たまんまランパグス。 Sebetulnya pengusaha minimarket itu aja nggak takut dia buka dua puluh empat jam, kenapa jadi diributkan nggak boleh ke dalam? Seperti negara dalam keadaan nggak aman dan perangsa j a itu. Jadi, jadi, kalau menurut saya sih memang、uh, dari, dari, dari pemerintahnya itu apa n m a n y a kategorinya itu melarang s i h boleh-boleh saja, bukan nggak boleh. Cuman jangan nanti lari-larinya, ujung-ujungnya、uh, d u i t l a g i パーコー。Huh. i ya, ya, pemerintah memang kadang-kadang pikirannya gak maju ya, yang depok ini khususnya ya. seharusnya kan dia memberikan jaminan ke servis kepada masyarakat luas dari segi keamanan kan. cuman ya ini menunjukkan bahwa memang salah satu depok ini tidak mampu untuk menjaga keamanan, sebenarnya kan itu haknya daripada pengusahaan itu juga dilihat dari situasinya kalau rame, segala kan juga memberikan kemajuan Di negara-negara masih seperti Malaysia kan saya sih, sorry aja, Indonesia itu saya bilang gak a s u k a n negara maju Kayak Malaysia aja n gak g usah jauh-jauh Itu dalam satu kota itu kan bisa buka Begitu bu, hidup ya Siang, malam, j pagi itu masih hidup Gak ada yang larang Kamu jalan-jalan di sana juga n gak g ada yang ngerampok n Gak g ada yang nodong gitu ya Ya mau diapain lagi Negara kita memang mentalnya udah disitu、okay. Mau diapain lagi Makasih makasih Pak Arko Pak Joko m a l a Pak Joko? Iya Pak Joko selamat malam Rupanya terputus h u b u n g a n y a dengan Pak Jokowi、eh. s a m a t malam Pak s o f v i a n Iya malam、like uh, Saya cuma mau komentar Bahwa itu pemerintah daerah kita Itu tidak mampu Melawan penjahat gitu ya Sehingga、uh, pengusaha d i k o r b a n k a n ya、nah, c u m a itu komentar saya Baik, terima kasih Pak s o f v i a n Pak、ya. Benti penampuan terakhir selamat malam Pak Iya, selamat malam m、hmm. n u u t saya Pemerintah tidak bijak s a n a dengan Menerapkan jam malam,、eh, seharusnya pemerintah memberikan jaminan keamanan、eh, untuk kita b e r u s a h a Jadi, menurut saya, s a y bijak dan salah satu bukti bahwa pemerintah kita yang sekarang ini tidak mampu dan membeli. Terima kasih, terima kasih, kembali untuk Pak Linti dan...